Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Islam itu Intinya pokoknya itu adalah akhlak. Karena itu kita sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut menyabdakan "Uistu liutami ma makarimal akhlak." Budi pekerti yang luhur itu inti. Juga kita pernah mendengar disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat adalah orang yang berakhlak mulia budi luhur atau ahlak al-karimah al-ahlakul karimah itu merupakan pertanda dari keberagamaan seseorang muslim. Artinya kalau Anda lebih berakhlak daripada saya, maka Anda lebih baik Islamnya daripada saya. Untuk menandai orang itu lebih di dalam beragama Islam adalah akhlaknya. Bukan salatnya, bukan wiridannya, bukan apalagi pakaiannya dan sebagainya. Yang penting akhlaknya. Karena itu kalau kita pelajari biografi atau sirah dari kanjeng Rasul SAW Maka yang paling menonjol dicontohkan oleh beliau adalah perilaku yang berbudi Perilaku yang berakhlakul karimah Misalnya beliau yang begitu tinggi kedudukan dan martabatnya beliau begitu tawal untuk tidak pernah menyombongkan diri beliau tidak pernah kasar terhadap orang lain meskipun itu misalnya anak buahnya disebutkan di dalam Al-Quranul Al Karim, "Fabi ma rahmatin min Allah linta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karenanya Rasulullah dianugerahi kemuliaan kelembutan hati. Kita akan bicarakan soal ahlak ini lebih lanjut. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.